Alasan setia kawan membuat banyak orang rela berkorban Ya kawan Mana bisa dibiarkan Kawan harus dibela Kawan harus diperjuangkan Kawan kalau perlu darah tertumpah Kita juga harus siap sedia Sayangnya berkorban untuk kawan Betul sepenuhnya Tapi dalam kesalahannya tetap kita bela Masalah sepenuhnya Inilah yang perlu kita buat perbedaan. Apakah kawan di posisi benar atau salah. Tak serta-merta karena kawan. Lalu kita rela berkorban sekalipun dia salah. Karena itu tak menolong. Melain merusak bersama. Sehingga sama-sama tak lagi ada yang menolong. Seperti orang buta berjalan dengan orang buta. Menumpahkan emosi. Mencabut nyawa dengan rasa bangga. Itu menakutkan. Jangan pernah berkorban. Untuk yang salah Berkorbanlah untuk yang benar Sekalipun yang salah itu Kawan Jangan pernah jadi gelap mata Menabrak kebenaran Ingatkan kawan Supaya kenjali ke jalan yang benar Bukan mengikut dia Di jalan yang salah Hati-hati Orang yang murah hati Rela berkorban Jangan salah Berkorban tempatnya harus ada dan tak boleh salah Berkorbanlah di tempat yang benar kepada yang benar Jangan pernah melakukannya di tempat salah kepada yang salah Karena hidup akan penuh dengan kecewa Pasti Anda tak ingin di sana Berkorbanlah supaya hidup tak jadi sia-sia Kesalahan kawan bisa dicegah Anda menolong dia kembali jalan kebenaran Tapi membantu yang salah Anda membuat dia tetap di sana Dan celakanya Anda pun ada bersama-sama Semoga kita hati-hati Memilih kepada siapa kita berkorban Yang benar bukan yang salah Bersama saya Bigman Sirait